Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wa ashadu an la ilaha inna Allah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Thumma amma ba'd Pada majelis yang pertama tadi telah kita dengarkan dari beberapa makar dan propaganda syiah, rafiullah terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang tentunya semua itu dikarenakan dendam kesumat mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang ingin memuliakan mereka Tidaklah Islam datang Kecuali ingin memuliakan manusia Termasuk diantara mereka adalah Orang-orang Persia Karena orang-orang Persia Diantara mereka Juga ada yang menerima Islam Dengan benar dan baik bahkan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini tentunya akan ada keterangannya tersendiri contohnya di antaranya adalah sahabat yang mulia Salman Al Farisi beliau menerima Islam dengan sebaik-baiknya sebagai agama tunduk kepada Islam dan akhirnya Allah muliakan Beliau termasuk dari sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kalau disebutkan Faris Tentunya tidak diinginkan kepada mereka yang beriman dengan kebenaran yang benar Tetapi kita ingin menyebutkan asal mereka Dan diinginkan pula kepada fanatisme Yang melampaui batas yang ada di sisi mereka Kalaupun nantinya Persia sendiri Tidak lagi akan dikenal oleh kaum muslimin Karena telah diganti Penggantian nama Persia sendiri itu terjadi Di masa Muhammad Reza Fahlevi Atau Ridho Bahlawi Namanya sebetulnya Ridho Al-Bahlawi. -Al Tapi dibuat dengan bahasa yang kita sering dengar. Reza Fahlevi. Secara resmi negara Persia diganti dengan Iran. Jadi bahasa Persia itu sendiri... Sebagaimana tadi telah kami katakan diinginkan kepada mereka yang memakai fanatisme yang melampaui batas bukan dengan mereka yang beriman seperti Salman Al-Farisi atau yang lainnya dari kalangan para ulama yang didapati di negeri Iran sekarang ini dan dulunya negeri Persia. Yang kita dapati banyak sekali para ulama' di sana. Dari ulama' ahlul hadis, Ulama' ahlul tafsir. Seperti misalnya al-imam muslim. Beliau dari sana. Muslim Ibnul Hajjad. An-Naisaburi. Abu Abdullah Hakim. An-Naisaburi. Dan yang lainnya banyak. Jadi bukanlah mereka yang diinginkan. Kalaupun mereka asal keturunan Persia tetapi mereka beriman dengan iman yang benar maka tidaklah kita katakan di sini dengan apa yang ada pada mereka ada makar tetapi yang diinginkan mereka adalah Persia Majuziah Persia Majuziah kita lanjutkan keterangan kita bahwa dari propaganda mereka dan makar mereka mereka mengambil Kesempatan Dimana melihat Pernikahan antara Cucu Rasulullah Hussein Dengan putri Dari Raja mereka Raja yang diperangi oleh Umar Bukan Kisroh yang merobek-robek Surat Rasulullah Tetapi ini anaknya Masih keturunannya Putrinya telah kita sebutkan namanya Syahruban atau Syahrubanu anak dari Yazdajrad Malik Iran yang dengannya mereka mengambil kesempatan dengan secara baik, secara serius dan sungguh-sungguh mulailah mereka menyebarkan propagandanya dengan Ahlul bait dengan ahlul bait maka dakwah mereka ahlul bait karena di sana didapati keturunan yang mengalir darah mereka. Wallahu a'lam bishowab. Kemudian Dengan ini pula mereka Membunuh Hussein Dengan ini pula mereka Membunuh Hussein Karena Hussein bukanlah dari keturunan mereka Cuma yang menikahi Dari anak Raja mereka Sehingga Hussein pun terbunuh secara balim Dan yang membunuh mereka Orang-orang syiah Kemudian yang disisakan dari dihabiskannya keluarga Hussein tersebut adalah satu anak Hussein yang dikenal dengan nama Ali Ibnu Hussein yang berlakob Zain Al-Abidin. Kenapa disisakan? Tentunya kita telah mendengarkan tadi kisahnya karena anak ini adalah anaknya Syahruban Demikian makar demi makar Lantas tergulingnya Bani Abbasiyah juga dari mereka di mana darah Bersimbah di permukaan bumi Dari kisah yang ma'ruf Yang walhamdulillah Kita bisa membacanya Di majalah syariah Atau yang lainnya Yang menampilkan Atau yang menerangkan tentang Runtuhnya kerajaan apa Kerajaan Bani Abbasiyah Demikian seterusnya dan setiap ada kerusakan dari kelompok-kelompok yang sering menumpahkan darah itu di belakangnya adalah rafidhah itu di belakangnya adalah rafid rafidhah karamithah yang menumpahkan darah kaum muslimin bahkan mencungkil Hajar Aswad memenuhi sungai apa memenuhi sumur Zamzam -zam dengan dengan jenazah kaum muslimin yang mereka telah bunuh. Abu Tahir Qaramita itu Syi'ar Rafidhah. Batinia Syi'ar Rafidhah. Nusairiyah itu juga si'a rafibah. Bahaiyah si'a rafibah. Ditambah dengan pemahaman kelompok-kelompok yang lainnya. Sampai kepada munculnya sekte kodaniyah. Ahmadiyah, Itu juga dari rafibah. Banyak yang muncul dari rafibah. Di samping itu orang-orang barat dari kalangan Yahudi dan Nasara tidak intinya henti saling bahu membahu untuk memberikan dukungan kepada Rafidah memberikan dukungan kepada Rafidah atau Syiah sehingga kalau kita dapati kemesraan dari si arrafidhah di setiap zaman sampai tadi Abdullah ibnu Sabah adalah apa? Yahudi dan Majuzi ini suatu yang tidak tidak asing dan tidak aneh. Karena agama mereka agama Persia, agama Majusi. Dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Yahudi, dengan Nasara memasukkan ke dalam agama Majusi. Seperti apa yang kita dapati Amalan orang-orang Hindu Berjalan di atas Bara api Itu dilakukan juga oleh orang-orang syiah Karena Mereka menggabung agama mereka Acara Memukul-mukul badan mereka pada hari asyura dengan cambuk, dengan sampai kepada pedang, memukul kepala-kepala mereka. Itu didapati pada agama Nasara, sekte Nasara. Dan banyak lagi amalan-amalan itu dari agama mereka, orang-orang Yahudi ataupun Nasara. Karenanya Kalau kita mencari Di negeri Iran sekarang ini Tempatnya orang-orang Yahudi Dalam beribadah Maka didapati Begitu pula gereja Begitu pula tempat-tempat penyembahan terhadap berhala Dari agama-agama lain didapati Ini disebutkan di dalam sebuah kitab kecil yang ditulis oleh majmua ah ulama Pakistan madza yajri ala ahli sunnah fi Iran di mana masjid tidak didapati masjid kaum muslimin tidak didapati yang ada masjid Syiah dan dibedakan masjid si'ah dengan masjid kaum muslimin Kalau di masjid si'ah Yang mereka namakan masjid si'ah adalah tempat penyembahan berhala Kalau masjid kaum muslimin tempat penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seorang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masjid kaum muslimin tidak didapati Tapi tempat-tempat ibadah, nasara dan yang lainnya didapatin. Jadi kalau mereka membiarkan Yahudi, Nasara, itu karena memang adanya pembauran agama mereka. Adanya pembauran agama mereka. Tetapi dengan Islam mereka tidak bisa bersama. Karena Islam memerangi agama mereka. Islam memerangi agama mereka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Demikian Mereka Sampai pada Di zaman Ridhal Bahlawi Atau Reza Fahlevi Ayat daripada Muhammad Dirubahlah nama Persia Dirubahlah nama Persia menjadi Iran Dirubahlah nama Persia menjadi Iran Sehingga tidak dikenal Yang ada sekarang adalah penyebutan Iran Dan Di masa itu pula Ribob al-Bahlawi ini yang dia diajar bagaimana menjadi seorang penyusup oleh Inggris Britania Raya di daerah wilayah yang menjadi wilayah Turki, Ottoman akhirnya dia mendapatkan kedudukan dan ini yang kita inginkan nanti juga penyebutannya bahwa mereka masuk ke posisi-posisi militer seperti Ridol Bahlawi atau Rezal Fahlevi ini masuk ke militer lantas dia di sana mendapatkan kedudukan karena dia menunjukkan kerjanya sebagai anggota militer yang bagus Lantas kemudian dia menduduki ke tem, tem, ke, kepada tempat kedudukan yang tinggi dan tinggi dan tinggi akhirnya menjadi dari salah seorang jenderalnya. Dan setelah itu dia merebut negeri tersebut. Ketika pamornya mulai turun, Inggris dan bersama teman-temannya mengganti Reza Fahlevi. Dengan Muhammad Reza Al-Fahlevi yang juga dilatih di negeri Inggris dan Prancis Untuk menggantikan ayahnya. Pada masa Reza Al -Fahlevi, Muhammad Reza Al-Fahlevi ini dia dengan tegas mengatakan saya bosan dan sampai kapan lagi saya melihat ...wanita memakai pakaian hitam-hitam ini di hadapan saya. Sehingga pada waktu itu... ...dialah seorang yang pertama kali di negeri Iran... ...yang pada waktu itu adalah negara kebanyakannya orang sunni. Dia melepaskan kerudung-kerudung wanita kaum Muslimin ...dengan istrinya yang pertama kali. Istrinya dilepaskan kerudungnya. Dan disuruh berpenampilan telanjang... Maka semua wanita-wanita harus mengikuti. Dan disitulah juga dia merubah dari hukum-hukum Islam kepada hukum-hukum kafirah. Dan dalam satu pernyataannya dia akan mengembalikan daulah majuziyah. Ini Re Muhammad Reza Al Fahlevi. Sehingga jangan ditanyakan keadaan kaum muslimin pada waktu itu di sana dengan gangguan dengan pembunuhan dan seterusnya setelah pamor dia juga menurun di terakhir masa Muhammad Reza al-Fahlevi dia mendapat dukungan dari Amerika setelah dia masa dia turun pamor dia turun maka Amerika dengan liciknya mengganti dengan seorang yang dikatakan mullah yang dididik oleh Amerika disimpan di Prancis yaitu Khomeini Jadi Khomeini ini juga sama dengan Reza Muhammad Reza al-Fahlevi Penumbangan Muhammad Rezal Pahlefi adalah sebuah sandiwara. Karena Muhammad Rezal Pahlefi menginginkan berdirinya daulah majuzia, Dan demikian pula yang diinginkan oleh siapa? Khomeini. Demikian pula yang diinginkan oleh Khomeini. Cuman karena pamor Muhammad Rezal Pahlefi masih dikalahkan dengan Khomeini. Di mana Khomeini adalah keturunan mullah menurut mereka, dan itu lebih diikuti oleh manusia dan ternyata benar. Orang-orang Iran menantikan seorang toko yang di, dikatakan toko agama, dan juga Khomeini menjanjikan akan menegakkan seret Islam, maka mereka pun mendukung Khomeini. Ditumbangkan kemudian siapa? ditumbangkan Muhammad Reza al-Fahlevi Ketika Khomeini sudah mencapai kedudukannya Yang sebelumnya kaum muslimin sudah mendapat tekanan Mendapatkan gangguan dari Yang dianggap pemimpin waktu itu adalah Muhammad Reza al-Fahlevi Menjadi sangat mendapatkan gangguan Luka yang mendalam Sampai tadi yang telah kita dengarkan masjid pun tidak boleh Mulailah bertumpah darah kaum muslimin di sisi, di zaman Khomeini. Sampai siapa saja yang tidak menurut dengan Khomeini, maka kata dia halal darahnya. Ini dinukilkan dari Khomeini. Nasibah yang tidak mengikuti kita, halal darahnya. Kalaupun dia sholat, Kalaupun dia puasa, Halal darahnya wajib diperangi. Mereka orang kafir. Itu kalimat yang keluar dari Khomeini. Ini dicatat di dalam Bukunya sendiri. Dinukilkan oleh murid-muridnya. Sampai berjalan dengan pengikut-pengikut Khomeini Dan Khomeini Sebelum naik Menjadi pimpinan Sebagaimana yang perlu kita ketahui Bahwa melalui proses propaganda pula Propaganda orang majusi itu sendiri Dan dibantu dengan kufar Yahudi dan Nasara. Walhamdulillah kaum Muslimin sedikit sadar bahwa Yahudi dan Nasara adalah musuh mereka. Tetapi mereka sedikit yang faham bahwa Syiah Rafidah Majuzi itu adalah musuh mereka sedikit yang sadar banyak yang mengatakan syia itu adalah saudara kita bahkan yang mengatakan ini ada tokoh-tokoh yang dikatakan dia punya kedudukan di lembaga-lembaga Islam seperti pernyataan yang kita dapatkan dari tokoh-tokoh tersebut Syiah adalah saudara kita. Syiah juga masih kaum muslimin. Syiah adalah agama yang perlu apa? Syiah adalah kaum muslimin yang juga perlu dilindungi. Demikian pernyataan mereka. Tetapi ingatlah, Syiah Rafidah bukanlah kaum muslimin. Ulama telah bersepakat. Ulama telah bersepakat dahulu dan sekarang. Sampai-sampai guru kami yang mulia As-Syeikh Mukbil Rahimahullahu Ta'ala Menukilkan Di dalam kitab beliau Ilhadul Khumaini Fi Ardil Haramain Menukilkan Kesepakatan ulama Tentang kafirnya Rafidah Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah Rafidah bukan Islam Syiah Rafidah bukan Islam Karenanya perlu kita berhati-hati, perlu waspada. Nampaknya kaum muslimin sampai hari ini sebagian belum sadar. Kalau kita lihat tadi keterangan-keterangan yang ada sampai zaman sahabat, sampai kepada zamannya tabiin, sampai zamannya dinasti-dinasti Islam, sampai zaman modern seperti Muhammad siapa? Reza Fahlevi atau sebelumnya ayahnya. Sampai kepada zaman yang ada pada hari ini. Suriah Yang dipimpin oleh Nusairiyah. Irak. Dipimpin juga dengan Ismailiyah. Dan yang lainnya. Dari sekte-sekte Rafidah. Itu merupakan bentuk makar. Propaganda yang mereka inginkan untuk menegakkan daulah mereka. Dan negeri kita ini termasuk negeri yang dilirik dan dilihat oleh mereka sebagai negeri yang bisa dikuasai oleh mereka. Maka perlu kita Mengetahui dengan seksama bahwa Syiah Raufiyah bukanlah kaum Muslimin. Kapan mereka mendapatkan satu kedudukan, satu kesempatan, mereka akan melakukan hal yang sama di negeri-negeri yang lain. Syiah Huthi, Al Jarudi, juga mereka adalah dari kalangan Raufiyah dulunya kelompok yang kecil di negeri Yaman kelompok yang kecil di tahun 2000 ketika Asy-Syeikh Muqbil rahimahullahu taala mengeluarkan kitab Saqatu Zilzal 'ala ar wal I'tizal kebetulan kami bersama serombongan ikhwa keluar menuju dan melewati pasar di Sa'dah. So Keluarnya buku itu membuat murka dan marah mereka sehingga mereka naik di atas-atas rumah. Dan mengancam siapa saja ahli sunnah yang didapat yang akan ditembak oleh mereka. Tidak lepas laknat yang mereka sampaikan kepada syekh dan kepada siapa saja yang berjalan di atas sunnah. Pada waktu itu, salah seorang kelompok rombongan ada dari anak-anak kabilah -anak lantas menyampaikan ke syekh kabilah di Sa'dah. So Bagaimana dengan perbuatan Syiah ini yang mengancam seperti ini? Apakah tidak lebih baik mereka diamankan? Artinya tidak lebih baik mereka dibungkam dan tidak lebih baik mereka dilenyapkan. Pada waktu itu Sheikh Khabila ini mengatakan kalau seandainya As Sheikh Mukbil mengizinkan, maka pada hari ini orang-orang itu tidak ada lagi di atas rumah mereka dan sekalian dengan rumah mereka tidak ada lagi, hilang semuanya. Artinya... Si'a Ravidho itu masih apa? Masih ba'if. Tetapi tahun 2000 tidak terlalu lama dengan... Tahun 2000 berapa sekarang? 2015. 15 tahun. 15 tahun. Tahun awal 2014. Mulai mereka... 2000 Tolong saya diluruskan kalau salah. 2014 atau 2013... Ketika mereka berusaha untuk memerangi Ahlu Sunnah di mana, di Damat dan memberontak kepada pemerintah Ali Abdullah Saleh waktu itu dia jadi presiden, itu dia sudah memiliki kekuatan. Kalau tidak memiliki kekuatan, bagaimana kok dia memerangi dan memberontak? Sampai pada akhirnya kita di 2014 dikagetkan mereka merebut kota apa? Kota Son'a. Mereka merebut kota Son'a. Presiden ditangkap, presidennya mandi tangkap. Begitu pula wakilnya yang tidak mendukung mereka ditangkap. Dan sampai kepada pembunuhan dari siapa saja dari maseh Kabila yang tidak mengikuti dibunuh. Yang pada tahun 2014-2015 mereka sudah mereka sudah ditemani oleh Ali Abdullah Saleh karena ingin membalas dendam dan juga keyakinannya yang rusak tidak berapa lama mereka merebut kota Yaman mereka dengan data yang sampai kepada kita dididik oleh tentara-tentara khusus Iran Mereka diundang ke negeri Iran Pemuda-pemudanya yang mau menjadi pemberontak ini Yang mau jadi Komandan-komandannya nanti di Medan ini Dididik di kota Iran Tempat pendidikan militer di sana Setelah itu mereka dipulangkan Dan akhirnya terjadilah pemberontakan di Yaman Mereka menginginkan agar Yaman menjadi kota Huthi. Menjadi negara Huthi yang berkiblat kepada Ra'afidah. Lantas kembali dengan negeri kita. Ternyata di negeri kita kita dapati pembesar-pembesar Ra'afidah juga telah menduduki posisi-posisi yang penting. Bahkan mungkin diantara kita terkagetkan dengan kabar ketika beberapa pemuda belasan tahun dikatakan pengungsian dari Afghanistan mengendarai ataupun dengan menggunakan perahu-perahu dari Afghanistan. Pemuda semuanya, usia aktif, produktif dari pemuda tidak didapati orang tua, tidak didapati wanita, tidak didapati anak kecil. Kalau memang pelarian, kalau memang pengungsian, maka dia adalah gambarannya seperti pengungsi dari dari suriah naik perahu anak-anak kecil orang tua yang pemuda juga ada perempuan naik perahu yang kita dapati beritanya tenggelam di tengah laut anak kecil mengapung di atas di atas lautan karena sudah lama perahunya terbalik pengungsi-pengungsi suriah ini Afghanistan dengan usia produktif mendatangi beberapa negeri, diantaranya Makassar, diantaranya Balikpapan, diantaranya Riau. Lantas mereka dimasukkan di tempat katanya penampungan agar supaya mereka tidak berkeliaran. Di tempat penampungannya ternyata didapati mereka sedang latihan-latihan bela diri. Didapati mereka meniriakkan kata-kata Hussein, Hussein, Hussein. Dan mereka menangis ketika mereka menyebut nama Hussein. Ada apa ini? Kalau ini adalah pengungsian ataupun mereka yang dikatakan lari daripada negeri mereka di Afghanistan, tentunya tidak demikian. ini mereka persiapkan yang semuanya mereka adalah Yahudi, Syia, Rafibah kemudian mereka persiapkan daripada mahasiswa-mahasiswa yang dikirim ke KUM di usia 19-18 tahun dulu saya sudah mendengarkan teman-teman di berbagai perguruan di berbagai sekolah-sekolah SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu sudah dikirim ke negeri Iran, ke KUM sampai saya ingat sekali ada sebuah sekolah elit dipimpin dengan kepala sekolahnya tentunya anak kepala sekolah itu Dikirim ke KUM Pada tahun-tahun tersebut Maka jangan Kita kaget dan terheran Kalau ada orang yang Sangat paham dan sangat mengerti Berbahasa Persia dari mereka Karena mereka sudah dididik Demikian Demikian mereka menginginkan terhadap negeri ini dan kaum Muslim ini belum lagi apa yang mengagetkan kita baru-baru hari ini ketika wali kota Madia wali kota Kota Bogor mengeluarkan pelarangan pelaksanaan hari Asyura. Lantas dengan cepat dan tanggap, Komnas HAM memprotes apa yang dikeluarkan oleh wali kota. Karena tidak menghargai bentuk pendapat dan bentuk keyakinan. Syiah, Rafidah menurut Komnasah adalah keyakinan yang harus dihargai, dihormati. Perbuatan wali kota Bogor adalah perbuatan yang melukai. Komnas Ham demikian cepat berbicara. Tetapi ketika kaum muslimin di Aceh dilukai oleh orang juga yang mengaku kaum muslimin kaum nasham tidak berbicara sama sekali. Karena yang dia dapati adalah kaum muslimin yang dilukai. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua agar kita berwaspada. Dan tentunya kita harapkan saudara-saudara kita juga kaum muslimin agar berwaspada. Bahwa mereka telah melakukan makar. Telah masuk kepada kita, telah nampak kepada kita contoh-contoh negeri yang banyak. Zaman ke zaman. Dan sampai pada hari ini. Bagaimana mereka menggulingkan. Bagaimana mereka memberontak. Bagaimana dengan mudah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Tujuan mereka cuma satu. Agar peradaban mereka kembali. Dan agar kejayaan mereka tegak kembali. Cuma mereka tidak bisa jaya. Dan tidak bisa muncul peradaban mereka kembali. Apabila masih ada. Ada Yahudi. Ada Nasara. Atau ada kaum muslimin. Ada kaum muslimin. Selama ada kaum muslimin, mereka masih merasa tergantung. Karena mereka memiliki luka yang dalam, yang menghancurkan mereka adalah kaum muslimin. Menurut mereka, padahal tadi sudah kita terangkan, kaum muslimin ingin memuliakan mereka dengan agama yang menyembahannya kepada Allah. Mereka dijajah untuk menyembah kepada api. Sampai pada taraf menyembah kepada kuburan. Alamatu Al Syekh Ababatin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab. Fatawan Najdiyah. Beliau mengatakan Syia Rafidah. Yang ada. Pada hari ini. Itu. Seperti. musyrikun Arab. Yang diperangi oleh Rasulullah dahulu. seperti musyrikin Arab yang diperangi oleh Rasulullah dahulu. Berbeda dengan Syiah yang muncul di awal-awal yang sekedar mengatakan pengikut apa? Ali, bukannya mengatakan Ali adalah ilah kami seperti pernyataan Abdullah Ibnu Saba, "Anta anta." Yani maksudnya engkau engkau adalah ilah wahai Ali. Jadi mereka menginginkan untuk menyembah kepada berhala. Sehingga itu saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mereka menginginkan peradaban ini kembali. Peradaban mereka itu kembali. Dengan menyembah kepada berhala. Dengan menyembah kepada berhala. Sehingga agama yang ada adalah agama penyembah berhala. Coba kita lihat bagaimana Khomeini disembah. Asyik Muqbil Rahimahullahu Ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya, Ilhadul Khomeini Fi Ardil Haramain. Berkenaan dengan perjalanan seorang ihwa ke negeri Iran. Dia mendapatkan kuburan Khomeini. Dia kebetulan. Ber... Dalam sebuah pekerjaan berjalan ke negeri Iran. Dia mendapatkan. Kuburan Khomeini. Dijadikan tempat tawaf. Dijadikan tempat tawaf. Dan disebutkan. Oleh beliau. Rahimahullah ta'ala dalam kitab tersebut. Tentang perjalanan seorang ihwam ke negeri Iran tersebut. Bagaimana mereka sujud dan mencium kuburan Khomeini. Sujud. Dan mencium kuburan Khomeini. Dan bagaimana mereka... Menangis, meratap di kuburan tersebut Seakan-akan Mereka kehilangan Daripada anak dan istri Ataupun orang yang dicintainya Menangis, meratap Belum lagi Di kuburan salah seorang pembesar Yang dikatakan haram oleh mereka Di sana, di Iran Ada beberapa tempat haram Seperti haram Makkah dan haram Nabawi, menurut mereka negeri kum termasuk negeri haram menurut mereka memasuki satu tempat kuburan imam mereka yang mereka katakan imam harus berjalan dengan menghadap dan keluar dengan berjalan mem, berjalan mundur Karena kalau berjalan membelakangi itu namanya tidak beradab. Tidak menghormati. Setelah berjalan menghadap dan setelah itu sujud di hadapan kuburan tersebut. Dan sebuah kuburan dibuatkan seperti Ka'babitullah. Ini disebutkan oleh Bliya Rahimahullah Ta'ala di dalam kitab tersebut. Artinya, kaum muslimin ingin dibawa kepada penyembahan berhala. Khomeini sudah mati. Khomeini sudah mati. Tapi agamanya tidak mati. Dan agamanya inilah yang ingin kaum muslimin diajak kepadanya. Karenanya di negeri kita ini pun kita dengarkan bagaimana Berpariwisata ke negeriku, ke negeri Iran oleh orang-orang Syiah Rafibah. Demikian makar demi makar. Lini-lini penting mereka datangi, mereka duduk di sana. Sehingga kaum Muslimin hendaklah sadar bahawa mereka tidak menghadapi saudara, mereka menghadapi musuh musuh yang keji dan kejam yang mereka tidak menunggu waktu kalau mereka diberikan kesempatan tetapi bagaimanakah kaum muslimin paham tentunya sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan di dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi hendaknya mereka mempelajari agama dengan baik dan benar Maka membenteni umat Dari makar Rafibah Agar mereka betul-betul Diajarkan agama yang Sebenar-benarnya Yufakihu fid din Mayuridillah Bihi khairan Yufakihu fid din Siapa yang Allah menginginkan kepadanya Kebaikan, maka dia akan Difakihkan dalam agama ini Kebaikan yang dia dapatkan untuk membentengi dirinya, anak istrinya, masyarakatnya, sungguh saudara-saudara kita, sebagian mereka awam yang mengatakan syi'ah itu adalah saudara kita, yang kita katakan mereka awam karena mereka tidak paham. Berbeda dengan mereka yang para tokoh lantas mengatakan syi'ah itu adalah saudara kita, itu karena hawa nafsunya. Tetapi kita tidak peduli yang namanya tokoh. Yang kita punya tanggung jawab adalah awamuna. Para ulama kita mengatakan awamuna raksu amwalina. Awamuna raksu amwalina. Awam kita itu, kaum muslimin, itu adalah harta kita. Harta kita, masa kita tega, harta kita diambil orang. Maka perlu kita membimbing diri kita dengan ilmu yang benar. Yang dengannya kita mengerti al-hak, dan yang dengannya kita mengerti batil. Dan dengan yang hak kita sampaikan kepada manusia. Dan dengan yang batil kita ingatkan kepada manusia. Sungguh banyak mereka tidak mengerti Apa itu syiah Apa itu rafidah Mereka banyak yang tidak mengerti Dan tidak memahami Maka membentengi umat Dari makarnya syiah rafidah Mengajarkan mereka kepada ilmu yang benar Ilmu al-kitab Ilmu as-sunnah Bifahmi salafil ummah Sehingga mereka mengerti, oh ternyata CIA itu adalah kelompok yang ingin memberangus kaum Muslimin. Kita harus waspada dan hati-hati. Wallahu a'lam bishowab. Mudah-mudahan sedikit keterangan tadi menjadi bentuk penjelas pada pertemuan kita ini. Sebetulnya di sana ada beberapa hal yang tadi sempat kami katakan ingin disampaikan. Cuma karena waktu tidak mencukupi Kita menerangkan apa yang tadi kita dengarkan Mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan Mendapatkan keterangan-keterangan yang lain pula Dari para asyati dan para duat yang lain Berkenaan bagaimana makar dan bagaimana Yang dilakukan oleh orang-orang Syiah rafidah Di negeri kita ini Wallahu a'lam bis sawam Mungkin ini yang bisa kami Sampaikan kalau di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita akan jawab satu atau dua dari apa yang bisa kita jawab.